Apakah benar ada pertanyaan alam kubur tentang siapa imammu? Ya, sebatas saya tahu enggak ada dalam hadis pertanyaan imammu siapa. Imam Syafi'i, Imam Hambali, enggak ada. Ya. Yang ada tiga pertanyaan tersebut. Tentang Rabb, tentang agama dan tentang nabi. Pertanyaan lain Makmum datang terlambat Sehingga sudah baca Amin Lalu makmum uh, ma Masih membaca istiftah uh, Apakah Apakah makmum Harus baca istiftah Atau tidak Ini. Atau baca al-fatihah Semoga Anda diberkahi Allah. Amin. Sama-sama. <tuh> Jadi, eh, terkait dengan masalah hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum pada salat jahriyah. Di sana ada beberapa pendapat di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah Pada sholat jahriyah Atas dasar pendapat ini Maka makmum yang datang Belakangan ya, Dia tinggal mendengarkan Takbir, takbiratul ihram Kemudian dengarkan. Tidak Al-Fatihah, tidak mulai istiftah ya, Istiftah, sunnah Al-Fatihah yang Itu rukun Pada kondisi ini ya, Dia hanya Mendengarkan Ya yeah. atas pendapat kedua, yaitu makmum tetap wajib membaca al-fatihah walaupun jahriyah, maka makmum membaca al-fatihah, tawudh, basmalah kemudian al-fatihah walaupun imamnya sedang membaca. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah malam, saya sendiri cenderung kepada pendapat pertama bahwa solat jahriyah makmum hanya mendengarkan. Ya, sehingga dia cukup takbiratul ihram dan dengarkan. Nabi bersabda dalam hadis, "Man lahu imam, fakiraatul imami lahu kiraah Siapa yang punya imam, maka bacaan imam merupakan bacaan bagi dia. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama' tapi disayihkan oleh Syekh Lalbani Rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul ghalil Bolehkah kita mengadakan buka bersama di masjid di bulan puasa Ya, ya ini memang ada beberapa fatwa setahu saya Eee <tuh> uh. Kalau ya seperti yang kadang-kadang kata buka bersama ini menjadi menjadi pertanyaan bagi saya sendiri ya bentuknya seperti apa ya sekarang kalau kita lihat misalnya di masjid Nabawi atau di masjidil Haram itu setiap maghrib ya mau maghrib orang sudah menyediakan apa sufroh kalau istilahnya di sana di situ ada kurma ada makanan-makanan untuk buka puasa lah roti dan sejenisnya ya setiap hari nah ini dinamai buka bersama apa tidak seperti ini ini salah satu bentuk ya kalau wujudnya buka bersama itu ya kan karena di situ banyak orang makan bareng-bareng ya tapi bentuknya adalah ada orangnya dia akan di masjid yang datang ke masjid makan begitu Mungkin ada bentuk lain yaitu misalnya sengaja kita mengajak buka bareng-bareng. Ayo gak usah buka di rumah. Kita bareng-bareng buka puasa di masjid. Nah ini bentuk lain lagi. Itu menyengaja untuk bareng-bareng berbuka di masjid tidak di rumah. ya Mungkin yang seperti ini yang diingkari oleh sebagian ulama di masa ini. Tapi kalau misalnya ya kita... Di masjid memang eh, ada taalim rutin, ya. Karena Ramadan kita ingin tiap sore taalim. Taalim tiap sore sampai maghrib. Sediakan makanan untuk orang yang mau makan di situ. Yang mau pulang silakan pulang, yang mau buka silakan buka. Ada makanan yang disediakan. Nah, nampaknya yang seperti itu, ya tidak apa-apa. Karena ini Ya, mungkin bentuknya kalau seperti ini biasanya ada orang yang ingin bersedekah ya yufattir as shaimin Yufattir as shaimin artinya apa? Memberi makanan untuk buka puasanya orang-orang. Dan ini dianjurkan oleh Rasulullah, man faṭṭara ṣā'iman falahu mithlu ajri. Siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang puasa, dapat pahala seperti pahalanya dia. Walaupun ini nggak khusus di masjid ya di tempat lain pun boleh. Tapi kalau ya sengaja kita patungan ya bareng-bareng lah -bareng, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah. Ya Allah malam. Nampaknya tidak setiap yang berkumpul di masjid kemudian makan bareng dalam buka ya dikatakan buka bersama kemudian diterapkan padanya fatwa ulama yang tidak membolehkan. Pandangan saya ini nggak tepat ada perbedaan-perbedaan. Bentuk-bentuk tadi berbeda hukumnya. Wallahu a'lam. Apakah seorang imam salat harus mengucapkan Rabbana walhamdulillah atau dalam hati? Ini juga ada perbedaan pendapat ulama tentang hal ini. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya, yaitu Imam juga ikut membaca. Sami Allahu liman hamida, Rabbanakal Hallam. Ya, jadi Makmum juga begitu. Sami Allahu liman hamida, <Susukainya> Rabbanakal Hallam. <Susukainya> Dua-duanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Salu kamaraitumuni <Susukainya> <Susukainya> husaldi. <Susukainya> Salatlah kalian seperti aku salat, seperti kalian melihat aku salat. Nabi ketika itu sebagai apa? Sebagai imam. Dengan kata lain, contoh solatku. Aku baca "Sami Allahu liman hamidah". Kalian juga baca. Aku baca "Rabbana walakalhamdu". Kamu juga baca. Nah, itu kan penjabarannya jadinya begitu. Adapun hadis, "Ilaqala al imam Sami Allahu liman hamidah, fakulu Rabbana walakalhamd". Kalau imam membaca "Sami Allahu liman hamidah", maka Bacalah Rabbana walakalhamd. Ini bukan artinya makmum tidak membaca sami Allahu liman al hamidah. Sebagaimana tidak berarti imam tidak membaca Rabbana walakalhamd. Ya. Kalau imam membaca sami Allahu liman al hamidah, kalian baca Rabbana walakalhamd. Apakah maknanya makmum tidak membaca Rabb Sami Allahu liman Berarti imam tidak membaca Rabbana walakalhamd. Tapi hadis ini wallahu alam bermakna keterangan kapan bacaan Rabbana walakalhamd, yaitu setelah imam membaca Sami Allahu liman selesai kalian baru baca Rabbana walakalhamd. Jangan mendahului imam. Nah, jadi kalau begitu hadis ini Sebagaimana bermakna Secara tersirat Ya Atau apa kita katakan Sebagaimana tidak berarti Imam tidak membaca Rabbana wal kalhamdu Juga tidak berarti makmum Tidak membaca Samia Allahu liman hamidah Ya mungkin agak bingung sedikit antum ya Tapi coba diingat-ingat saya dulu Nanti barangkali sambil jalan Nanti paham maksudnya Kalau kesimpulannya semua baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam dan makmum. Tolong jelaskan tentang jual beli yang Dilarang di dalam masjid Ya Jual beli itu kan terdiri dari Ijab dan qabul Hakat jual beli hijab dan kubul, itu yang namanya jual beli. Ya. Kemudian masjid seperti diterangkan ulama, masjid itu adalah yang dikelilingi oleh pagar. Ya, seperti masjid Nabawi. Kita tahu ya, mungkin gambar masjid Nabawi semua orang paham ya. Di tengahnya itu bangunan, ya kan? Kemudian halaman luas Halaman itu juga diberi pagar ya, yeah, Melingkar Nah semua yang di dalam pagar besar itu Itu sudah masuk Masjid Nabawi yeah. Apalagi kalau Temboknya jelas Nah itu yang difatwakan oleh para ulama Jadi kalau masjid-masjid kita ya mungkin perlu diperjelas nanti ya seperti ini misalnya. Kalau pagar kan dari sana. Ya. Berarti itu tempat parkir itu ini sudah ikut masjid ini. Ya, di luar pagar baru bukan masjid. Begitu juga yang di luar ini misalnya hammam, WC jelas bukan masjid. Tapi yang terkotak oleh timbok ini termasuk pagar berarti itu masjid. Wallahu Kalau mau lebih jelas bisa insyaallah nanti kalau ada masyaykh kita tanya. Cuma beberapa hal yang pernah ditanyakan seperti itulah jawaban para ulama kita hafizahumullah. Bagaimana kalau ada masjid yang modelnya bertingkat yang untuk tempat salatnya satu saja? Ya, nampaknya kalau itu tanah, tanah masjid, area masjid, ya semuanya masuk masjid. Kalau tanah itu memang tanah masjid, ya. Tapi kadang-kadang orang tidak bermaksud, ya, suatu tanah tanah masjid, tanah ya tanah untuk perdagangan sehingga di tingkat bawah ini apa warung makan tingkat atasnya jual pakaian tingkat atasnya jual mainan tingkat atas baru masjid. Nah ini mungkin lain lagi kalau begitu. Tapi kalau area yang area masjid tanah-tanah masjid kemudian dibuat dua tingkat, ya semuanya masjid. Allah Alam. Walaupun yang biasa dipakai sholat hanya satu. Allah Alam. Ini pandangan saya dan nanti bisa ditanyakan kembali kalau pada para ulama. Pada beberapa hari ini di wilayah desa-desa Pekalongan terkena banjir Apa ini? Rob air Pasang laut Yang mana rumah-rumah mereka kemasukan air tersebut Sampai ada yang Sampai ada yang apa ini? IM Beberapa desa penduduknya Berpindah ke tindak-tindak Di jalan-jalan raya Aktivitas mereka Macet total Mohon petunjuk bagaimana Sikap selepin Terhadap masalah ini Semoga diberkai Amin Ya apa yang bisa kita lakukan Yang bersifat membantu mereka Ya bisa kita lakukan secara teknis Saya kurang paham tapi apa yang bisa kita lakukan dari bantuan-bantuan misalnya ya sedekah atau apalah yang bisa dan memungkinkan bagi kita bisa dilakukan paling tidaknya kita berdoa untuk keumuman muslimin agar di dibebaskan dari apa musibah yang menimpa mereka semoga Allah Azza wa Jal memberikan ...kemudahan bagi kaum muslimin dan petunjuk bagi mereka. Saya adalah seorang yang mengaji di masjid ini dari luar kota Bekalongan. Dikarenakan jarak yang jauh dan juga sibuk, maka kami hanya bisa taklim sepekan sekali... Namun kami kadang kecewa Apabila ustaz yang dijadwalkan isi perhalangan hadir <laughs> ya, Dan kami tidak bisa ta'lim Dikarenakan jadwal kosong Maka tidak jarang kami yang ngaji ke tempat izbi'in Maka tidak jarang dari kami yang ngaji ke tempat izbi'in Dengan alasan daripada tidak ngaji sama sekali dan juga kitab yang diajarkan sama juga. Ya, yang pertama tentang ketidakhadiran sebagian ustadz termasuk saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kadang-kadang ada kesibukan yang lain <coughs> yang tidak memungkinkan untuk datang padahal sudah ada tekad, ya. Tekad sudah ada. Tapi qadarullah wa masyiafal. Ya. Tidak bisa hadir Begitu juga saya yakin Ustadz-ustadz yang lain Saya tahu Secara tohir ya Semangat mereka Untuk berjuang dalam berda'wah rela mengorbankan Waktu, tenaga ya, Pikiran Banyak pengorbanan Yang mereka lakukan ya, Termasuk rela Meninggalkan keluarga Anak-anak ya, Semuanya mereka lakukan demi apa? Berjuang untuk berdakwah Di jalan Allah Subhanahu SWT Tapi terkadang ada suatu penghalang Yang lebih penting terkadang ya Biasanya begitu Lebih penting Akhirnya mengalahkan sebagian kegiatan Di antaranya misalnya jadwal rutin Pengajian di suatu tempat Sehingga mohon dimaklumi yang seperti itu Ya. Eh, uh, walhamdulillah di daerah-daerah terutama di Jawa dan Pekalongan ini di samping ustaz-ustaz yang dari luar, yang dari Kota Pekalongan pun ya, ada para asatidah. Mereka juga masyaallah para asatidah yang berilmu ya, uh. yang telah belajar dari para ulama juga sehingga uh. jangan kita hanya mengandalkan yang dari luar justru yang dari luar itu kan hanya sedikit dan sebentar. Yang banyak justru yang dari wilayah kota itu sendiri. Oleh karenanya kita harus perhatian lebih besar juga terhadap para asatidzah yang ada di kota tersebut. Di sini di Pekalongan ada beberapa ustaz yang antum kenal maka talabul ilmi dengannya. Kemudian dan kalau misalnya sekedar usul entah ada apa tidak, ketika jadwal kosong misalnya saya atau Ustad Muhammad atau Ustad atau Ustad Aib atau yang lain yang ada jadwal di sini mohon digantikan tidak dikosongkan, ya mohon digantikan tidak dikosongkan. Masalah yang datang berapa menurut saya tidak ada masalah, yang datang lima orang tidak ada masalah, ya. Kalau diibaratkan ya, kalau kita ibaratkan itu kalau kendaraan itu bensinnya sama. Mau yang numpang di mobil kita sepuluh sama satu orang, kurang lebih sama saja bensinnya ya kan, beda-beda dikit lah. Nah, kita ngomong nih banyak orang sama ngomong ke lima orang, nih suaranya sama yang keluar. Iya, yeah, suaranya tenaganya sama yang keluar. Jadi nggak ada masalah. Walaupun yang sedikit datang, yang datang sedikit, ya yang datang sedikit nggak ada masalah. Ganti supaya tetap kegiatan berjalan, yang datang tidak kecewa, ya dan semoga sudah dilakukan yang seperti itu. Ya, walaupun. Kemudian juga tadi terkait dengan pertanyaan, eh, sebagian akhirnya berkesimpulan atau mengambil inisiatiflah ngaji tempat hisbuhin juga tidak apa apa daripada enggak sama sekali ini salah ya tidak ada enggak ngaji sama sekali apalagi seperti zaman sekarang tidak ada alasan itu ya. hampir tidak ada alasan seperti itulah atau kita katakan tidak ada alasan begitu karena fasilitas untuk ta'lim ta banyak ya. dengan teknologi yang ada melalui Radio streaming Ada aplikasi RII misalnya Atau Rashid Atau apalah Itu setiap waktu ada Kita juga punya kitab Kita punya buku Kita punya Bahkan membaca Al-Quran Tafsirnya Banyak kesempatan Yang kalau kita menyebutkan dengan itu Sudah waktu yang cukup menyebutkan kita semua Ya yeah. Adapun kita akhirnya ngaji tempat hizbuhin, ya ini suatu kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena ya, dia dengan itu mencelakakan dirinya. Seorang yang taklim di tempat hizbuhin ini mencelakakan dirinya, tidak menguntungkan dirinya. Kenapa? Karena ulama kita sudah mengingatkan dulu bahwa mereka itu akan membawa shubhat, ya mereka akan membawa shubhat. Syubhatnya bisa merubah kita Atau membuat kita bingung Paling tidaknya membuat kita bingung Na'udzubillah nah, sampai merubah Akidah kita, keyakinan kita, manhaj kita nah, Jadi bersabar dengan kondisi yang ada Tempuh jalan yang baik InsyaAllah akan selalu ada Jangan kemudian ya, Mencari alternatif Tapi alternatif yang salah Jangan ini akan bermudharat terhadap dirinya. Ya. Berikutnya bagaimana tafsir kursi Allah? Kursi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maudi'u al-qadamain, tempat kedua kaki. Ya. Al-kursi maudi'ul al qadamaini wal 'arsy la yuqaddiru qadrahu illallah, kata Ibnu Abbas. Kursi yang dimaksud adalah dua kaki tempat dua kaki Allah. Dan arus tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah SWT Demikian ucapan Ibn Abbas Ini sebagian buku tafsir dan di terjemahan ya, Sebagian terjemahan eh, di footnotnya disebutkan bahawa itu adalah maknanya ilmu Ini salah, ini penafsiran yang menyeleweng Kursi ditafsirkan dengan ilmu, ini makna yang menyeleweng Hati-hati di apa, sebagian buku-buku Tafsir atau Quran terjemahan ditafsirkan begitu, ini salah, ini menyeleweng. Yang benar adalah apa Maudhu al Qadamain tempat dua kaki Allah. Pertanyaan berikutnya di hari, hari kiamat orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, tetapi mereka bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya tentunya mereka akan berkumpul dengan yang dicintai, iaitu yani dengan cinta yang syar'i, mahabbah diniyah, cinta diniyah yang syariah ya, cinta yang diniyah yang syariah bukan cinta karena urusan-urusan yang lain, cinta karena urusan duniawi eh, akan memisahkan seseorang, ya. Tapi cinta yang karena Allah itu akan menyatukan seseorang sampai di akhirat kelak. Nabi katakan almaru ma'aman ahab. Setiap orang akan bersama yang dia cintai, iaitu yani, mahabbah di ini Dia cinta Rasul akan bersama Rasul, cinta sahabat akan bersama sahabat nanti, cinta para ulama akan bersama para ulama, cinta sama teman karena Allah akan bersama dia nanti, ya begitu. Tapi kecintaan yang tidak benar Cintanya seorang penyembah berhala Kepada berhalanya Pisah nanti permusuhan ya. Cinta seseorang kepada yang lain uh, Yang karena duniawi Pisah nanti permusuhan ya. Begitu alam. Pertanyaan terakhir Mohon penjelasan tentang hadis Larangan keluar dari masjid Ketika azan telah dikemandangkan Ya, ini larangan ini uh, ya. orang yang meninggalkan masjid ya. Kalau misalnya ada suatu keperluan, misalnya dia di apa masjid lain ya. Misalnya dia di sini ada kumpul perkumpulan musyawarah, kemudian setelah azan dia menjadi imam di masjid yang lain, dia keluar untuk itu enggak ada masalah seperti ini insyaallah. Tapi yang keluar dari masjid setelah dikumandangkan kemudian tidak ke masjid tidak salat di masjid ini yang dapat celaan wallahu alam subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa